Almarhum Almarham Kiyai Haji Abdul Somad LCM. Jau Jauh-jauh beliau datang dari Pekanbaru. Bersilaturahim kepada kita semua hari ini. Sayang, kalau tidak kita nikmati ilmu yang luar biasa. Nah, nanti kalau mau lihat beliau, itu buka YouTube tulisannya Abdul Somad. Nah, nanti keluar tu. Ilmu mulia yang istimewa yang luar biasa dari penyerta kita. Kepada yang mulia Haji Abdul Somad LcMA waktu dan tempat kita berikan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa Syukran ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari bunyi sambutan salamnya Kelihatannya banyak yang sedang puasa sunan Ibu-ibu sehat semua Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maul wa ala Jadi kalau ujungnya ah-ah Mesti sama semua Gak boleh tiba-tiba ajmain Yang sama-sama kita hormati Sahibul baik, sahibul hajat, al-mukarram, Ustaz Solmet Sering kali jamaah di Riau salah sangka Mereka sangka yang ceramah Ustaz Solmet Yang datang Ustaz Somad Hari ini baru kelihatan benar Jelas fotonya Sebentar lagi di update status InsyaAllah Yang sama-sama kita hormati Mbak April Kemudian Al-Haba'if, Al-Afadil Al-Ulama, Al-Uzama Yang besar tidak dapat Saya sebutkan gelarnya Yang kecil tidak disebut namanya InsyaAllah Kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin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 Ah, maka kita bahas judul kajiannya Agar nyambung Judulnya adalah Sepuluh keutamaan perempuan oh, yeah, yeah. Saya, kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua Nanti yeah. kalau bapak-bapak Saya ubah judulnya Sepuluh keutamaan bapak-bapak Hebat acara kita ini Luar biasa Saya diberikan buah-buahan Ada anggur, ada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 Ada 10 cm? Gak ada Tapi beginilah dekatnya Masa semuanya dekat dengan Nabi seperti ini Pak Ustadz? Tergantung sodakohnya Kalau 5 juta dekat Tapi kalau 5 ribu ya nonton layar tancap lah Seperti nonton sepak bola pakai tiket Kalau tiketnya itu tiket VIP, Very very important person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 Yang kedua, kalau saya lupa ingatin. Ya. Kalau sudah bosan lanjut aja. Yang ke-10 Ustaz. Ya, ya. Yang kedua. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Man a'aqqun bihusni suhbati?" Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apakah ustadku? Apakah guruku? Apakah kiai Apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan, "Ummuka." Sumaman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 Maka tidak ada kemuliaan kalau kau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustaz Solman. Tanya Mbak April. Bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya? Datang seorang menanya ke saya, Ustaz, ya, emak saya sudah tua, Pak Ustaz. Umurnya berapa? 80 tahun. Terus kami beri makanan enak. Eh, malah dia ngomong ke tetangga, anakku enggak ngasih makan. Kami belikan baju cantik bagus Eh dia pakai baju sobek Ngomong, lihat ni anakku Baju yang dia beri seperti baju Valentino Rossi yang Sobek habis ngebut 120 km Per detik Gimana nih Pak Ustadz Saya lama-lama emosi Juga nih Pak Ustadz Saya balas dengan 10 kata SMS, orang tua Seperti Quran lapuk Dibaca enggak terbaca Dibuang berdosa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 tapi orang kita gak pede pakai nama Nabi. Waktu lahir dikasih nama Ibrahim. Eh, di internet dicari gak ketemu Ibrahim. Nama kamu siapa? Brown. Waduh. Yang sudah Ibrahim, ya Ibrahim aja. Dikasih nama waktu lahir. Namanya anaknya siapa? Muhammad Nuh. Eh, dicari di Twitter. Noah. Gimana ini orang? Oleh sebab itu, nama itu adalah doa.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 tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah maka disebut soleh mahmud. Orang selalunya yang bilang, Robi hablimin asolehin. Waktu salam salam pertama untuk Nabi, Assalamu alaikum ayuhan. Nabi you warahmatullah wabarakatuh. Wasalamu alainahu wa alaihi wasallam. Asolehin yang diminta itu soleh. Makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya soleh, tapi kelakuannya toleh. Toleh lawan dari kata soleh. Ah, ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu -baik. taibu ya serujun abatuhu biizni rabbihi. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, Nanti saya tunjuk ke tanca, ibu tersinggung.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 tapi kalau harum bunga mawar semerbak, oh indahnya di kau bagaikan mawar yang harum semerbak, so sweet. Maka ibu-ibu yang soleh dan soleha, Eh ibu-ibu kok soleh? Ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang so, yang soleh. Makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Hitam, iya sama Pokoknya semua warna lah Maka inilah yang akan melahirkan Tapi kalau bapaknya Nabi Istrinya enggak soleh Lahirlah anak Namanya Kan'an Bapaknya Nabi Tapi istri tidak soleh Lahir anak Kan'an Apa kata Nabi Siapa nama nabinya? Nabi ya? Nabi Nuh memanggil Ya Gunaya Oh Maisan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 Ketika dia masuk ke dalam. Kenapa aku masuk ya Allah. Tapi tentu dengan pendidikan yang baik. Jangan dia minum kamput. Minum tuak. Dibiarin aja. Mak mau pergi. Sebentar ya. Ya pergilah nak. Engkau sudah kudoakan masuk surga. kan Mak. gitu maknanya. Tetap ada. Kemana? Pulang jam berapa? Dengan siapa? Jangan hanya doa. Tapi tetap ada pendidikan protek.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 diam dia karena dia mikir ibu atau Allah Allah lebih utama ibu pokoknya enggak penting ya jurais dia diam juga dia panggil ketiga ya jurais dia diam juga akhirnya emaknya gontok terus apa kata ibunya Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mu'minat jangan kau matikan jurais sampai matanya melihat wanita tunasusila WTSPSK ini kan nggak mungkin terjadi mana mungkin Ustad ngelihat PSK kecuali nonton Metro tipu dari mana dia bisa ngelihat tapi ternyata mukjizat itu nyata saudaraku apa yang terjadi tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan kekenyangan ada perempuan Amin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 Kata Juraij Tunggu dulu bro Kalian jangan pancung aku Tunggu anak itu lahir Kita akan tanya anak itu Dan ketika anak itu lahir Juraij menusuk pusar anak itu Ya gulam Hai anak kecil Man abuka Who is your father? Bapak sambian so apa? Bapak mu siapa? Lalu anak itu menjawab, apa kata anak itu? Ra'il ghanam, penggembala kambing. <Sess> Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak kecil yang ditusuk oleh Juraij. Maka begitu dia dapat membuat anak kecil bicara karena punya karamah luar biasa, mereka bersimpuh sujud memuliakan Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij, kami akan bangun rumahmu dari emas, jangan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 Beberapa teman ngirim saya foto, saya sangka tadi Pak Anies sudah datang. Dari gambar itu nampak Bang Roma salaman dengan Pak Anies. Lalu Bang Roma nanya, apakah engkau Ani? Bukan, aku Anies. Nah, ada fotonya sih Pak. Saya tadi menduga sudah terlambat. Uh, ini mereka sudah foto-fotoan. Ternyata, ternyata tidak. Itu artinya jangan percaya kepada foto. Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya, apakah engkau solmen? Aku soman. Ya. Dah yang keberapa nih? Ya. Keenam. Ya. Yang keenam, ya. hah? Ya. Iktibar nih NU sama Muhammadiyah, ya. hah? Ya. Itulah makanya Ustadgak boleh pikun. Kalau Ustadgnya pikun, jamaahnya error. Ya. Oke, kita yang keenam.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 Ibu punya, ibu, ibunya, ibu, ibu, ibu, ibu sekalian. Maka jaga dia di rumah sampai mati. Ma, walaupun engkau enggak pernah berhenti, aku tetap merawatmu sampai mati, Ma. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni doanya makbul. Makanya setiap habis acara majlis kepada Tuan Habib Fulan bin Fulan, harap berdoa kepada Allah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 Bu, ibu bisa puasa, Bu bisa puasa ma. Mama nggak bisa puasa, nggak sabar ma. Saya akan bayarkan fidyah. Begitu orang tua kita jangan dipaksa. Orang tua saya paksa paksa. Sebagaimana dia dulu memperlakukan sekarang baru dia tahu sekarang saya ini anak durhaka. Yang paling hebat namanya durhaka. Di atas durhaka ada lagi duralek namanya. Dah, maka ibu kalau mau makbul doa, ibu mau makbul doa.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 Hari Sabtu awal bulan, maka setiap Sabtu awal bulan niat datang untuk silaturahmi. Ketika ibu ketemu, Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum. Itu enggak benar hmm. secara Tajwid. Tanya Ustaz Darwin. Assalamualaikum, karena enggak ada huruf waw di situ. Kecuali Assalamualaikum atau Oh tu. Assalamualaikum. Jangan semua dipanjangin.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 B Asia C Australia. Kalau pengen saya maunya ya paling enggak kayak David Beckham lah. Mata biru, hidung mancung, rambut pirang. Siapa yang mau pesek pendek hitam hidup lagi? Oleh sebab itu syukuri saja nikmat Allah ini, ada hikmah di balik itu, tapi yang jelas sambung silaturahmi Rahim. Setiap Sabtu awal bulan 4D Datang, duduk, diam, dengar Ngantuk-ngantuk dikit Diampuni Allah SWT Karena biasa Ustaz ngajak Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya wes ngantuknya hilang Gak hilang juga, cuci muka Airnya mana? Tuh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 yang gak masuk surga itu Dayus Sahabat nanya Madayus ya Rasulullah Dayus itu siapa ya Rasulullah Alladhi yukirrusu ala ahlihi Membiarkan perempuan Tidak menutup aurat. Maka ibu menjadi penentu Suami ibu masuk surga apa enggak? Ibu ingin suaminya masuk surga Ibu pengen anaknya masuk surga Penentunya adalah Ibu, anak perempuan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 Taunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang. Eh, rok setengah tiang sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya you can see. You, kamu. Can, bisa. See, ngeliat. You can see kamu bisa ngeliat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, Masya Allah, Ar-Rawdatul Mahmudah.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 Ada juga perempuan sekarang pakai jilbab, tapi namanya hijab Hijabers Mantap Tapi ada model hijab namanya hijab pasrah tapi tak rela Huh, gimana tuh Ustadz? Belakang pasrah, depan gak rela Ah, adek pergi dulu ya Itu namanya hijab pasrah tapi tak rela Ada lagi model hijab namanya hijab sakratul maun jadi ada kain panjang, satu dililit ke atas, lilit, lilit, lilit, sampai di leher. Dia yang makan, kita yang khawatir. Tadi saya diajak sama Ustadz Solmet, Ustadz, ntar jangan sampai tidak makan di sini. Saya jawab, insya Allah. Kenapa saya mau? Karena saya lihat tidak ada yang mengkhawatirkan. Saya terus terang bila melihat ada perempuan pakai bini saya awat dia yang eh, leh mati nanti dipanggil kepada Ustaz Saman harap bersedia menjadi imam solat jenazah. Nya Allah ibu lah yang menentukan suami masuk surga atau tidak makanya ibu jangan galak galak sama suami karena dia mengajak ibu untuk mengiring masuk ke dalam surga jadnatun. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dia ngajak ibu ke jalan yang benar. Jangan marah. Masalah aku masuk surga atau bukan itu bukan urusanmu, Mas. Kamu cukup kasih uang belanja aja. Enggak bisa gitu. Ketika sudah menikah, maka semua jadi tanggung jawab dia. Kadang kita kasihan juga sama laki-laki ini. -laki. Sudah bebannya berat, eh enggak ada yang bela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 Laki-laki, imannya setengah, lalu setengahnya di mana? Mantazawaja, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya, Oh dikau penyempurna iman. Mama pergi sebentar ya, Pak. Jangan lama-lama ya, setengah imanku. <laughs> Karena aku khawatir kalau kau pergi lama, aku akan cari setengah yang lain. Oh, oleh sebab itu...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 ada yang datang naik portun, ku tolak kau yang ku terima kerana ku wajahmu tanda-tanda primus yeah. Prika, pria muka soleh oh, akhirnya dia pun majulah ke depan, bibit, bebet bobot, eh sudah hujan sabar maju dia ke depan majulah si imam tadi ke depan Allah Aku ek sampai salam nggak bunyi. Lo, ini kan imam sholat tahajud itu bunyi apa nggak bunyi? Ketahuan nggak pernah tahajud sama suami. Ketahuan, sholat tahajud bunyi, bu. Lihat sholat tahajud di masjidil Arab. Alhamdulillahirobbilalamin, al-Rahmanirrahim. Ar bunyi tahajud. Selesai sholat istrinya nanya, mas.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 Ibu sudah mau daripada dapat suami pecandu narkoba, pulangnya malam, mulutnya bau hantu, bau setan. Masih syukur dia mau jadi imam. Maka ibu katakan dengan ketenangan hati, Aku senang melihat mukanda, walaupun kau imam silent. Dia sedang dalam proses. Dia sekarang sedang dalam latihan di kantornya. Kata ustadznya, bapak kalau mau latihan jadi imam, mulai dari sholat yang enggak bersuara, sholat zuhur kalau mau jadi imam, jangan langsung sholat subuh walaupun dua rakaat tapi kunutnya panjang maka langsung sholat zuhur yang laki-laki mau latihan imam, langsung jadi sholat zuhur Allahu Akbar modalnya Allah aja. masalah nah, bacaannya siapa yang tahu? orang nggak bersuara kok nah, kalau doa belum hafal maka pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya jadi imam kita pakai mazhab yang doanya enggak kuat. <tik> tapi kalau sudah hafal tapi agak kurang-kurang lancar, boleh cepat enggak apa-apa. Mau mau mau. Mau. Mau. Kok mau-mau mulu Ustaz? Sekarang soalnya banyak banjir, acara sambar petir, angin puting beliung. Setelah doanya hafal baru Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saya khawatir hujan sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. <tears> Tapi kata malaikat, jangan dulu karena ada yang ceramah. Tinggal satu lagi, habis itu selesai. Ahlan wa <tores> <tors sahlan bihudhur <armour> habaim al-afadhil. Nafa'an <torscrewJenn> Allahu bighaziri 'ulumihi binsha Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang ke sepuluh oh.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 Akhirnya pulang ke rumah Sampai di rumah mati lampu ketok pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Suami buka dia Allahulah ilah ilah wal ayul qayyub La ta'udhu husinatu wa la na'ud Lahu maafis samawati wa maafi la Ini gara-gara perempuan Pas Saya sudah ceramah satu jam Di mana-mana saya ceramah satu jam Sesuai yang tertulis di botol aqua, 600 ml Ini enggak sampai satu jam, setengah jam Ngomong saya banyak yang tidak berkenan di hati para ahabai, para ulama, para ibu bapak Saya mohon maaf, Masya Allah, Habibuna, Nabi Masha Allah barakallahu bikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah barakallahu